Izdoma se kelo klevere, ko Eh, ayo. Masuk. Eh, hey, ayo takyuk. Eh. Hey. Hey, eh, mau nggede. Sementara buang. Duh, mau nggede Halo. siang. Ini uh, saya, saya yang tadi bukain di belakang tadi. Ya. Saya penjual frame kacamata. Eh, frame tanpa kaca ini. Enggak <laughs> ada kaca. Kenapa? Biar lebih jelas kelihatan gitu iya, kalau lihat biar jelas. Kayaknya kemarin dia kelihatan cantik karena aku pakai kacamata. Ini kacanya aku buka. Nah, terus kelihatan napas juga. Biar real. tak semalam <gupan> oh, oh. senyum dijian bikin susah <gupan> bikin susah oh bikin susah oh, book oh, on maksudnya kan bikin susah opo cek boleh duduk ke belakang apa Laring, kelihatan makanannya. Oh, oh. kan aku tanya gimana pasannya hari ini. Perlu oh. <laughs> perlu bengsoh di belakang enggak? Enggak, <laughs> uh, kita lagi mau bikin klip sekarang ada di Star Hotel Semarang ya. Jian, so, gimana RG RG <laughs> ini? masih ada berapa waktu untuk persiapan? Nah, kita lagi semangat gitu. Menang Om, di sih Bang, aku mau. Promoin Danang hey. Channel dong. Aku hey, pengen ayo. Bedian ini Ay. pasti juga, juga sukses gitu. Dan... Bigi, rancol lo naik ke ini Putar! Terus beratas lo naik Satu, yuk, yuk, satu, yuk, satu yuk. dua, tiga, okay. Halo, saya Jeleudin Nah, hari ini kita lagi ada syuting video clip bareng MG record Pati Oke, okay. ini kita lagi di Semarang, tepatnya di Star Hotel Nah, buat kalian yang kepengen tahu hasilnya kayak gimana lanjut aja. pantengin YouTube MG Record. Oke. Jangan paso lancar. Biar bisa memberikan yang terbaik buat Oke. Enggak, <ijoografi> <tuk khilaf> e, e. <kecewa> aja. Eh. Oh, yo mesin yang blong iki. Heh, heh. Is kae nyeblong iki, monggo. kan dene neng ngene nanu, neng Wih, Loh, ini umi, Aduh, ah. Kita tinggalin di Ciandul ya, kita lihat kesepukan. Para tim Kita jalan-jalan -jalan dulu Hai hey Bang, sebagai apa di sini Bang? Kenalin Bang Saya kurir Mas Ini Dari Dari entertainment mana ini Bang? Saya dari ini ya, Mas Mau Halo, guys. Promoin. Sekarang saya mau... Channel tutorial dari... Denang webisana. Rambut kayaknya, rambut Oh, saya anggun nah. Udah lagi permulaan. Oh, bukan. Bukan, budi segalanya. Nanti lagi jadi... Bentar ya, bentar lagi kita nanti hmm. uh, ketemu sama De Sian. Siap, caca, Ada Tommy. Ketinggalan Pak Lapa. Kita lihat. Lapa dia, lah. Halo D.R. Inde Gak pernah lihat air ya? Saya sudah lama juga melihat air <laughs> Lama di gurun pasir Enggak, dia, dia lama di mobil, lama di mobil, lama di balung Jadi jarang-jarang ketemu air Sekarang mumpung ada air Nah, ini yang mau pengen lihat Dia lagi main air sampai sih slow motion ya? Slow motion ya? Da buter kene kene. Budak Angelan HP bae. Hape, bae. ong fotokopi no, ketesnaan no compad... apa si prepare 5 kita uh